Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah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 Ikhwani walahhibba ya rahimakumullah Segenap wali Santri Yang saya hormati Alhamdulillah Pada kesempatan pagi hari ini Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita dipertemukan Berkumpul bersama Di tempat yang Mulia ini Secara khusus Saya mewakili Seluruh Pengurus Mahat ini Mengucapkan Jazakumullahu Khairan Atas kehadirannya Di kesempatan ini Semoga Waktu yang telah diluangkan menjadi nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wataala. Saya sampaikan kembali bahwa pada tanggal 23 Mei yang lalu sampai dengan tanggal. 5 atau 6 Juni 2017 Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala putra-putri kita telah melaksanakan ujian akhir semester atau semester genap dan pada hari ini seperti yang telah direncanakan akan dilangsungkan pembagian rapor atau hasil dari nilai ujian tersebut. Tidak bosan-bosan. Saya secara pribadi Mengingatkan kepada seluruh wali santri Tentang apapun hasil yang diraih Oleh putra-putrinya dalam hal nilai ujian Maka itu sudah sesuai dengan kemampuan dan kesungguhan mereka untuk itu, jika didapati dari putra-putrinya nilai yang kurang memuaskan, maka mohon untuk tidak dicela, tidak direndahkan apalagi kalau sampai dijatuhkan mentalnya. Satu hal yang perlu diingat, kita sebagai orang tua, Harus menjadikan, Cita-cita kita, Dalam mentarbiah putra putri kita, Adalah agar mereka menjadi, Putra putri yang saleh Dan salihah. Dan kita patut bersyukur, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Karena putra putri kita, Memiliki kemauan untuk belajar. Kehadiran putra putri kita di tengah-tengah kita adalah sebuah nikmat. Sebuah anugerah yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Berapa banyak orang yang sampai dengan detik ini. Tidak atau belum dikaruniai anak. Maka sebagai bentuk. Wujud syukur kita Adalah Memberikan tarbiah yang baik Kepada putra putri kita Dengan mendorong mereka Agar mau belajar Ikhwan Afidin Segenap wali santri yang saya hormati Hal yang penting juga untuk saya ingatkan kembali di sini adalah bahwa kami sebagai pengelola ma'had hanyalah bersifat membantu membantu segenap wali santri sekalian Mewujudkan cita-citanya menjadikan putra putrinya sebagai putra putri yang soleh dan solihah. Adapun hidayah sepenuhnya ada di tangan Allah Subhanahu Wataala. Allah Subhanahu Wataala mengingatkan kita dalam Firman-Nya: Innaka la tahdi man ahababta, walakin Allah ayah dimayyasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah Kepada orang yang Engkau cintai sekalipun Akan tetapi hidayah itu sepenuhnya Ada di tangan Allah Allah yang akan memberikan hidayah Kepada siapa yang dikehendakinya Maka ketika Segenap wali santri sekalian melihat Ada perkembangan yang positif Dari putra putrinya Seperti baiknya prestasi mereka, kemudian baiknya akhlak mereka, baiknya amalan mereka, maka sesungguhnya itu atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena proses tarbiyah yang kami lakukan di madrasah ini. Bukan. Semua itu atas karunia dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan sebaliknya Ketika melihat ada perkembangan yang negatif dari putra-putrinya. Seperti menurunnya dalam hal prestasi. Kemudian memburuknya akhlak, memburuknya amalan. Maka sesungguhnya semua itu di luar batas kemampuan kami. Untuk itu, para ulama memberikan nasihat dan arahan kepada kita semua khususnya dalam hal mentarbiah putra-putri kita. Di antaranya adalah yang pertama jangan lupa untuk mendoakan mereka. Supaya proses tarbiyah ini bisa membuahkan hasil yang baik, maka Sebagai orang tua, sebagai wali, harus selalu mendoakan mereka, putra-putrinya. Demikian juga kami. Kami berupaya untuk terus mendoakan mereka, supaya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Seperti dikatakan oleh para ulama, bahwa ad min anjad-dawak. Doa itu adalah obat yang paling mujarab. Nangkanya di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan doanya orang-orang yang bertakwa, doanya orang-orang yang berorang-orang -orang yang saleh. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun wa ja'alna lilmuttaqina imama. Wahai Rabb, hablana berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, putra-putri kami. Kurrata a'yun sebagai istri-istri dan putra-putri yang saleh menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa Nabi Zakaria di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdoa kepada Allah memohon agar diberikan keturunan dan putra-putri yang saleh. Hunalika da'a Zakaria Rabbahu Rabbi habli min ladunka warriyan thayyibatan innaka as-sami'ul 'alim Nabi Zakaria berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya Rabbi Allah anugerahkanlah kepada kami putra putri anak-anak yang saleh yang baik sesungguhnya engkau Maha mendengar doa Kita sebagai orang tua Jangan sekali-kali berpikir bahwa putra-putri yang sekarang sedang belajar di pondok pesantren itu nanti pasti akan menjadi putra-putri yang saleh dan salihah. 100% dijamin. Tidak. Jangan pernah punya pikiran seperti itu. Ya. Ingat, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Maka jangan lupa berdoa. Dukung mereka, dukung putra-putri kita dengan doa yang baik. Doakan supaya mereka menjadi putra-putri yang soleh. Maka saya ingatkan bahwa keberadaan putra-putri kita di pondok. ya Di sebuah lembaga pendidikan. Itu bukanlah sebuah jaminan. 100% kalau mereka akan menjadi putra-putri yang soleh. Kami di sini, sekali lagi, hanya bersifat membantu. Kita semua hanya sebatas memiliki harapan. Dengan melakukan berbagai macam sebab. Agar putra-putri kita menjadi putra-putri yang saleh dan solehah. Karena itu jangan lupa berdoa. Doakan. Doakan agar anak-anak kita, putra-putri kita, menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Yang kedua, sebagai orang tua, kita tidak boleh melemparkan tanggung jawab tarbiyah sepenuhnya kepada sebuah lembaga pendidikan, madrasah atau mahad Karena pada asalnya yang paling bertanggung jawab mendidik dan menterbiah anak-anak itu adalah orang tuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kulukum raiin, wa kulukum asulunan raiyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan dimintai nanti pertanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak yang ada di tengah-tengah kita adalah yang kita pimpin kita sebagai pemimpinnya. Kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Tanggung jawab anak-anak kita ada di setiap pundak kita orang tua. Maka jangan sekali-kali melemparkan tanggung jawab sepenuhnya kepada sebuah lembaga pendidikan. Yang putra-putri kita belajar di dalamnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya, "Kullu mauludin yuladu al-fitrah". Setiap anak yang dilahirkan itu akan terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan lurus, dalam keadaan baik, dalam keadaan saleh. Selanjutnya apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? "Faabawahu", maka kedua orang tuanya lah, bukan orang lain fa'abawahu kedua orang tuanyalah yuhawidani yang nantinya akan membuat dia sebagai seorang Yahudi atau sebagai seorang Nasrani atau dibentuk sebagai seorang Majusi wal bukan orang lain tetapi orang tuanya kami pihak Mahat pengelola pendidikan Butuh mendapatkan dukungan Dari seluruh wali santri dalam hal ini ya. Karena kami hanya sifat Bersifat membantu Maka Arahan yang ketiga dari para ulama Adalah At-ta'awun Dibutuhkan adanya Ta'awun adanya kerjasama yang baik kami hanya mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu Alal albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wa l-udwan tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan Dalam mewujudkan sebuah tarbiyah pendidikan yang baik, butuh adanya kerjasama. Kerjasama antara kami sebagai pengelola pendidikan dengan seluruh wali santri. Kami sangat butuh seluruh wali santri memberikan dukungan terhadap berbagai macam program-program yang diadakan oleh mahal. Segala macam kebijakan-kebijakan. Karena tanpa itu, Proses tarbiah tidak akan berjalan dengan baik ya. Tanpa itu proses tarbiah tidak akan berjalan dengan baik nah, Ingat bahwa tarbiah adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua Dan kami sebagai pengelola makhad ah atau lembaga pendidikan ini ketika diserahkan Amanat ini maka kami pun turut bertanggung jawab. Ya. Pendidikan terbiah ini adalah amanat yang sangat besar dan berat. Butuh perjuangan, butuh lelah, butuh capek. Kami berusaha meluangkan segenap waktu untuk mendidik mereka dan para wali santri pun hendaknya memberikan dukungan untuk bisa semua itu terwujud dengan baik. Ada sebuah kalimat yang kalau kita renungi, ya, maka akan menggugah ya, kesadaran kita untuk mau berkorban dalam pendidikan anak ini. Kalimat tersebut disampaikan oleh Syekh Saleh al Fauzan. Beliau mengatakan bahawa 'tarbiatul awlad' la Buddha minat taab, la Buddha minat taab. Pendidikan anak-anak itu harus capek, harus capek, harus lelah. Ini sebuah isyarat bahawa kita semuanya dituntut untuk berkorban. Demi terwujudnya sebuah pendidikan nah, Tentu saja tidak ada yang kita harapkan Selain dari Riva Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Amal yang kecil Amal yang sederhana ya, Yang Bisa kita Lakukan Dalam terbiah ini Menjadi sesuatu yang bernilai Tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jika Bukan karena pertolongan Allah Kita tidak mampu Untuk Menanggung amanat yang Besar ini nah. Khawanafuddin rahimakumullah Segenap wali santri Yang saya Hormati Terakhir Saya sampaikan Khususnya kepada Seluruh tulab Santri Yang akan Berlibur Pulang ke rumahnya masing-masing Untuk sementara waktu Hendaknya antum semua gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, jaga solat timah waktu, berjamaah bagi yang laki-laki di masjid bersama dengan kaum muslimin, lanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang selama ini dilakukan di mahad berlibur atau liburan bukan berarti kebaikan-kebaikan juga libur tidak kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sifatnya ketaatan itu harus tetap dijaga solat solat sunnah jangan sampai dilupakan tetap jaga nah, tetap jaga dengan baik Saum-saum sunnah juga yang biasa Antum semua lakukan di disini ya. Alhamdulillah Satu kredit point ya. Poin yang positif, yang baik Putra-putri kita di disini ya. Dalam sepekan Mereka selalu Melakukan saum Senin dan Kamis Tanpa ada instruksi, tanpa ada perintah Tanpa ada anjuran, tanpa apapun mereka alhamdulillah melakukan itu dengan kesadarannya sendiri. Ya, semuanya. Nah, itu sudah rutin. Ya. Maka, kalau pulang ke rumah, juga nanti, ya, bukan sekarang, kalau sekarang kan kita masih bulan Ramadan ya. Nanti, ya, setelah bulan Ramadan ada saum 6 hari. Itu antum upayakan untuk bisa ya, melaksanakannya. Kemudian jaga saum pada hari Senin dan Kamis, ya. Dan jangan lupa juga berbakti kepada kedua orang tua. Lama waktu antum berpisah dengan kedua orang tua ketika bertemu manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya tampakan bakti kepada keduanya karena perintah berbakti kepada kedua orang tua itu disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah perintah untuk mentauhidkannya ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu ada di posisi yang kedua yang paling penting ya enam bermuamalahlah dengan muamalah yang baik nah, dan semoga nanti kita dipertemukan kembali di sini dalam keadaan sehat wal afiat. Nah, e, nampaknya itu yang sedikit bisa saya sampaikan sebagai e, pendahuluan ya, karena acara utamanya adalah pembagian rapot ya. Waktu juga sudah semakin siang. Terutama yang jauh itu kayaknya selalu melihat jam. Nah.